jadi tolong bi ilmin lah bi iman tolong diukur, jadi anda jangan gampang gampang, gampang, nah aurot ini tadi teman-teman sekalian perlu kan, makanya koran perlu kontrol sekarang aku tanya, kalau tidak ada kontrol berarti mutuh betul gak, telanjang kalau tidak ada aurot, kalau telanjang berarti pornografi, sekarang saya bilang sama anda internet itu pornografi total Seluruh keburukan hati orang keluar di situ tanpa kontrol, betul enggak? Seluruh kedengkian, kejahatan apapun yang paling busuk dari hati manusia bisa diungkapkan di internet tanpa tanggung jawab. Benar enggak? Maka saya tidak mau buka internet kecuali saya mencari data tertentu yang nanti kalau ada nama saya saya hilangkan. Saya enggak mau baca nama saya dan saya enggak mau baca yang enggak-enggak. Saya cuma cari data misalnya doa salat jenazah tak toleki. <laughs> Misalnya gitu loh. Eh tambang nikel berapa kapasitasnya di Indonesia? Ah itu saya cari. Tapi begitu ada situ-situ yang enggak-enggak saya pergi dari situ. Adama'iyah saya wari. Enggak <laughs> mau saya. Kewajiban ma'iyah bukan membaca ma'iyah di internet, memasukkan bahan ma'iyah ke internet, setelah itu jangan dibaca, jangan dibuka YouTube itu. மாநாள் கிண்ணி மாதிரி சாபாத் யூட்டுப் பகன் சிக்கோ பகோ ங பிசாண்ட tanpa kamu bisa menuntut tanggung jawab dia kalau mau diskusi datang nah satu istilah semua orang-orang yang menyerbu Anda yang menyerbu kuburan di sini yang macam, -macam itu disebut Ahmad Hai jadi ada dua macam Islam Islam Ahmad yaitu Ismu Ahmad itu Islamnya Muhammad ada Islam Ahmad pakai Q A H M A Q Ahmad Ahmad itu apa Ahmak itu orang yang tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak diskusi, dia hanya bisa ngeklaim, dia bisa hanya menuduh tapi dia tidak akan pernah mau ketemu Anda untuk berdiskusi atau untuk berdialog. Ini namanya ahmak. Menurut saya Tina Ali dan menurut Yesus nah iki teman iki Yesus tahu ngomong ngono kuwi. Ning Yesus ditakoni Gusti Yesus ngono kuwi. மீனி சபக்கி மனங்க Negeri ada orang namanya ada juara kickboxing dunia kelas kelas, kelas welter namanya Kris Nimbi. Nimbi itu kan sama wong Jawa to ngimpi, ngopo, ngono. Wong oh, darat ora iso ngui ora iso. Jadi The new champion Kris Megimbi. Megimbi. <laughs> Megimbi. வங்க சுஸ்து கல ஆய் சட்டி கே தி திங்க namun dia masa sudah hampir menjadi pornografi total. Sudah tidak ada bahwa kalau masih belum terhukum itu inisial. Ya toh, enggak disebut nama langsung. Ini baru dari satu versi sudah dikutuk habis. Belum pernah ada rekonfirmasi ke versi yang lain. Nah, saya punya banyak data-data yang kayak gitu dan tak simpen. Tapi babak wis babak wong dunyo pancen karepe koyo ngono gitu ya. Jadi untuk teman-teman kalau Anda tahan dengan internet masuklah. Kalau Anda tidak tahan masukkanlah Makia -mak ke dalam internet. Gitulah masukkanlah Makia satu kok bandem sudah kamu pergi, kamu jangan tonton. Upload Makia 3 jam terus lunga. Upload menae 3 jam gitu. Pokoke tiap hari hari ki dipiro ada satu upload 3 yeah. bueno. no no nah. jam, di antara Jember dan Banyuwangi தீக்கியா பண்டே பண் முன சாய சட்ட பலித் திருபூஸ் தாபா அந்தராஜ் apa namanya omongkan Sebenarnya penyerbuan itu bukan karena kejumutan orangnya, orangnya cu karena dia jumut, karena dia tidak mengerti maka dia ditunggangi. Kan begitu nah yang menunggangi ini tidak hanya nasional